Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amadina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القران الكريم يا ya ايها الذين امنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصل الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها فان كل محدثه في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di subuh kali ini kita masih ya, bisa menuntut ilmu agama sekalipun tidak langsung ya sekalipun pian-pian berataan uh, mendengarkannya di dalam rumah tetapi itu tidak menghalangi kita untuk menimba ilmu agama terlebih yang kita bahas ini adalah seputar pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar hadis-hadis Nabi saw yang mana ini adalah salah satu modal terbesar bagi umat Nabi Muhammad saw bagaimana dia bisa mengenal nabinya, bagaimana makannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana senyumnya dan seterusnya ini lebih bisa ya membuat kita semakin mencintai Rasulullah saw kemudian semakin ittiba Semakin mengikuti Rasulullah SAW, yang mana mengikuti Rasulullah SAW entah dalam hal akidah dalam hal ibadah, dalam hal, dalam hal akhlak ataupun adab, ya, maka itu termasuk salah satu faktor terbesar seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikuti mengikuti Nabi SAW adalah uh, jalan keselamatan, jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa ya. Taala.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 Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarroh at tirmidhi rahimahullahu taala, uh, beliau mengumpulkan enam hadis, ya, tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan kerana apa dan tangisannya bagaimana. Dan kita sampai di hadis-hadis di penghujung dari bab ini. Kita murajaah sedikit secara ringkas. Hadis yang pertama ini dari sahabat Abdullah bin Ashikhir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Atai to Rasulullahi Alaihi Wasallam, 'Muha'wiyasalli walijam fihi azizun k'azizil ka mirojal min al-buka.' Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban dan juga Imam Al Hakim. Ya. Afwan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai Sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim. Dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi Al Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar juga mengatakan Isnaduhu qawi Sanatnya kuat Kata sahabat Abdullah bin Ash-Shikhir Radiyallahu anhu Saya mendatangi Rasulullah SAW Dan ketika itu beliau sedang sholat Dan dironggak beliau Terdengar suara seperti suara kuwali Ketika dia mendidih atau panci ketika dia mendidih, kenapa? karena menangis. jadi ini isakan tangis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didengar ketika beliau sholat. nah kemudian ini jenis ini jenis suaranya, yaitu suara beliau suara tangisan beliau seperti mendidihnya suara kuali. kemudian kenapa? apa sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis? maka jawabannya adalah buka ukhasyah wasyaq wa mahabbah lillahi rabbil alamin kenapa beliau menangis di dalam salatnya karena tangisan beliau disebabkan rasa cinta yang sangat kuat kepada Allah rasa kerinduan beliau kepada Allah subhanahu wa taala dan juga khusyuknya beliau sangat khusyuknya beliau di dalam salatnya maka tangisan seperti ini mustahil bagi orang yang tidak mencintai Allah tidak rindu kepada Allah dan tidak khusyuk di dalam sholatnya maka pondasi yang dasar dan utama tentunya kalau kita ingin bisa menangis di dalam ibadah kita seperti di dalam sholat kita maka hadirkan rasa khusyuk yang kuat yang mendalam rasa cinta yang mendalam kepada Allah subhanahu wa taala sehingga melahirkan tangisan Nah tangisan di sini adalah tangisan kerana Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kerana masalah dunia Seperti kebakaran rumah, hilang harta bukan Tetapi tangisan kerana Allah subhanahu wa ta'ala Allah memuji di dalam Al-Quran ya. Tangisan seperti ini juga Rasul mengatakan bahwa Termasuk mendapatkan naungan nanti di hari kiamat Di padang mahsyar adalah tangisan tatkala dia sendiri dia menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia salat tahajud sendiri di kamarnya dan dia saking khusyuknya di dalam ibadahnya. Kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi sehingga dia bisa menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikra' alayya Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata kepadaku, Bacakan Al-Quran untukku. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, Wahai Rasulullah, Akra'u alaika wa alaika unzil. Saya membaca, membaca Al-Quran untukmu, sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu. Apa jawaban dari Rasulullah? Inni uhibdu an asma'ahu min ghairi. Saya suka... Mendengarkan Al-Quran dari selainku, Dari orang lain ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari siapa? Dari Malaikat Jibril Karena Rasulullah SAW berguru kepada Malaikat Jib, Jibril ya. Sebagaimana di bulan Ramadan Rasul disibukkan dengan Al-Quran Di antaranya adalah Beliau belajar Al-Quran kepada siapa? Kepada Malaikat Jib, Jibril Maka beliau mendengarkan Al-Quran dari Malaikat Jib, Jibril jadi Rasulullah suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang-orang lain. Ini menunjukkan bahwa dianjurkan. ya Kita meminta seseorang yang bagus bacaannya, yang saleh, yang baik ya untuk diminta membacakan Al-Quran. Terlebih orang ini tajwidnya bagus, ya, suaranya bagus, bisa menghadirkan kekhusyuan kita tatkala mendengarkan bacaan Al-Qurannya. Nah, maka ini di dianjurkan. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, saya suka mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa. Kemudian sampai di ayat "Waj'i'na bika 'ala ha'ula isyhida." Yang artinya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami mendatangkan kamu ya, di hadapan mereka." yaitu umatmu sebagai saksi, maksudnya apa? nanti para rasul, ya termasuk nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah datangkan para nabi di hadapan umat-umat mereka yang mana para nabi ini menjadi saksi terhadap amalan-amalan umatnya yang dilakukan dulu ketika di dunia. Maka ketika seorang umat, misalnya umat Nabi Muhammad SAW suka mengerjakan perbuatan bid'ah, misalnya, tentu Nabi akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa umat ini suka mengerjakan perbuatan bid'ah. Yang nanti dengan kesaksian Rasul tersebut, umat ini bisa masuk ke dalam neraka. Umat ini bisa apa? Disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, faro'ayitu ainay Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahmilan. Lalu saya melihat. Kedua mata Rasulullah SAW mengeluarkan air mata Bercucuran air mata. Kenapa? Karena Rasulullah sayang kasihan kepada umatnya. Beliau kasihan ketika beliau bersaksi di hadapan Allah ternyata umatnya ini melakukan perbuatan dosa besar, perbuatan syirik, perbuatan bid'ah dan dosa-dosa besar yang lainnya sehingga apa? Karena persaksian Nabi tersebut umat ini diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Rasul menangis karena sayang dan kasihan kepada um, umatnya hadis ini sahih diriwayatkan oleh al imam al bukhari dan juga imam muslim kemudian hadis yang berikutnya yaitu dari sahabat abdullah bin amr bin as r.a ini rasulullah saw menangis ya ringkasnya rasulullah saw menangis ketika sholat gerhana matahari jadi pernah terjadi sekali gerhana matahari di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana uh, ketika terjadi gerhana matahari pada hari itu juga anak laki-laki Nabi Ibrahim meninggal dunia. Yang mana di antara keyakinan orang-orang jahiliyah ketika ada gerhana matahari atau bulan itu menunjukkan ada seseorang yang meninggal dunia. Atau ada seseorang yang hidup dilahirkan di di dunia, ke dunia Jadi setelah Rasulullah SAW sholat, ya Kemudian beliau berkhutbah Kemudian beliau menjelaskan bahwa gerhana matahari Bukanlah dia menjadi gerhana disebabkan lahirnya seseorang Ataupun meninggalnya sese seseorang Namun poinnya dalam hadis ini adalah ketika Nabi SAW sholat maka beliau menah, menangis. Nah, apa sebabnya tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebabnya adalah yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kasihan, sayang kepada um, umatnya. Rasul mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi, alam ta'idini alla tu'adzibahum wa ana fihim?" "Rabbi" Alam ta'idini ini Allah tu azabahum wahum yastaghfirun kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai Rabbku Wahai Tuhanku Allah Subhanahu Wa Taala Bukankah Engkau berjanji kepadaku agar tidak mengazab mereka sementara aku berada di tengah mereka kemudian kata Rasul meneruskan Wahai Rabbku Bukankah Engkau berjanji kepadaku agar tidak mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar kepadamu jadi Rasulullah SAW khawatir umatnya diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada dua hal yang menyebabkan kita aman dari adabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama keberadaan Rasulullah SAW. Ketika Rasul masih hidup, maka orang-orang yang, yang, yang di sekitar Nabi SAW tidak diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ini sudah berlalu. Ini sudah tidak terjadi lagi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Tinggal hal yang kedua yang membuat kita aman dari azabnya Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dengan beristighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bisa kita simpulkan bahwa dosa-dosa membuat kita diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tatkala dosa itu diampuni, dihapuskan dengan istighfar maka membuat siksaan tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis di dalam shalatnya, yaitu mengenang atau mengganang bahasa Banjarnya kasihan kemudian sayang kepada umatnya. Beliau khawatir umatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan-perbuatan dosa. Hadis uh, tadi ya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian hadis yang berikutnya itu dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Beliau mengatakan Akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi fahtadunaha fawada'aha baina yadayhi فَمَاتَتْ وَهِيَ bayna يَدَيْهِ Kata sahabat Abdullah bin Abbas sekaligus sepupu Rasulullah SAW رضي الله تعالى عنهما beliau mengatakan Rasulullah SAW memegang cucu beliau yaitu Umamah binti Zainab yang mana ketika itu cucu beliau ini taqdi lagi sekeratul maut ya Ingin dicabut ruhnya. Fahtabonaha, lalu Rasul memeluknya. Dan meletakkannya di antara pangkuan beliau. Ya, dipeluk, di, peluk, kemudian beliau letakkan di pangkuan beliau. Famaatat, lalu meninggal dunia. dunia. Kan lagi sekaratul maut. Ketika Rasul peluk, lalu meninggal dunia. Cucu beliau ini. Dan meninggal dunia meninggal dunianya ketika nabi ketika nabi saw memeluknya wasohat Ummu aiman lalu Ummu aiman berteriak menangis dengan teriakan fakallah yakni rasulullah saw dan Ummu aiman ya umu aiman adalah pengasuh rasulullah saw ketika nabi masih kecil dan beliau adalah uh, budak yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW ketika Rasul menikah dengan Khadi Khadijah ketika cucu beliau ini meninggal dunia di pangkuan Rasulullah SAW di pangkuan kakeknya ya maka Umu Aiman ini berteriak berteriak diiringi dengan tangisan atau tangisan yang diiringi dengan teriakan ya, perempuan suka seperti itu ya suka teriak-teriak nah, ini memang uh, kebanyakan perempuan Makanya diantara uh, alasan para perempuan itu dilarang untuk ikut proses pengkuburan jenazah keluarganya kah ayahnya kah khawatirnya dia akan melakukan tindakan yang tidak bisa dia kontrol teriakan kalau bahsanjarnya mhamuk ya dan seterusnya sehingga apa sehingga dia akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diredoi oleh Allah subhanahuwataala dengan teriakan dengan uh, menyalahkan takdir dan seterusnya. ya. Nah, maka Ummu Aiman berteriak sambil menangis ya. Faqala yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi berkata, "Atabkina 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu Rasul mengatakan, "Apakah kamu menangis dengan tangisan teriakan tadi di sisi Rasulullah, wahai Ummu Aiman?" Kata siapa kata Nabi? "Apakah kamu menangis ya dengan teriakan seperti ini di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dan ini tentu pertanyaan bukan mencari jawaban. Namun, pertanyaannya di sini adalah pertanyaan pengingkaran. Yaitu Nabi mengingkari perbuatan dari Umu Aiman menangis dengan tangisan teriakan. Ketika Rasul mengatakan, apakah engkau menangis? Ya, di sisi Rasulullah. Maka Umu Aiman mengatakan, Alastu'arokatabiki, bukankah aku pernah melihatmu juga menangis? Kola, hmm. Rasul menjawab, Inni lastu'abiki, Inna mahiya rahmah, sesungguhnya aku bukanlah menangis dengan tangisan teriakan, sepertimu, wahai Umu Aiman. Tangisanku hanya, tangisanku sesungguhnya adalah tangisan rahmat, tangisan sayang, yang tidak menimbulkan apa? Teriakan, dan wajar sifat manusia, ketika sesuatu yang dia sangat sayangi, dia sangat cintai, hilang dari hadapannya. Wafat atau meninggal dunia ayahnya, ibunya, anaknya, maka karena sayangnya dengan anaknya, sayangnya dengan ayahnya, dia menangis itu wajar. Namun syariat membatasi tangisan tersebut. Jangan sampai dengan teriakan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menangis, tetapi tangisan beliau tangisan sayang kepada si mayit, namun tidak diiringi dengan teriakan. Karena tangisan yang diiringi dengan teriakan, itu termasuk yang dilarang, termasuk niyahah, mengerang-nerang, ini yang di, diharamkan oleh syariah, syariat. Kemudian kata Rasulullah SAW memberikan pelajaran ya kepada Ummu Aiman dan juga kepada umatnya tentunya, kata Rasulullah SAW, innal mu'min bi kulli khairin ala kulli hal. Sesungguhnya orang beriman itu diliputi kebaikan di setiap keadaannya. Inna nafsa hu min baini janbaihi wa huwa yahmadu Allah 'azza wa jalla. Sesungguhnya jiwanya dicabut dari kedua rusuknya sedangkan dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang beriman itu dikala susah pun dia masih dia masih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di masa di masa senang Kenapa dia masih memuji Allah Subhanahu wa taala padahal di masa sempit, di masa susah? Karena masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan dibandingkan dengan musibah yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan nikmat Allah yang sangat banyak. Makanya di dalam Al-Qur'an, ketika Allah berbicara tentang nikmat, manusia tidak sanggup menghitungnya. Allah tidak mengatakan memberikan musibah yang banyak sehingga musibah tidak sanggup untuk dihitung oleh si hamba tadi, tidak yang paling banyak Allah berikan kepada kita adalah nikmat dibandingkan dengan musibah. Masih jauh banyak nikmat yang sangat patut kita kita syukuri kepada Allah dibandingkan dengan musibah. Coba pian hitung antara musibah yang kita alami dengan nikmat, lebih banyak mana? Tentu nikmat yang lebih ba banyak. Dari tubuh saja dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan nikmat tidak bisa dihitung. Tetapi tatkala Allah memberikan musibah, Allah tidak mengatakan musibah itu tidak bi tidak bisa dihitung saking banyaknya, enggak. Karena musibah itu sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita jumlahnya sangat bah banyak. Makanya Rasul mengatakan orang beriman itu keadaannya semuanya adalah kebaikan. Ketika ketika dia mendapatkan keburukan, dia bersabar, sekaligus dia bersyukur. Kenapa? Karena masih banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Contoh kita di masa pandemi sekarang musibah yang luar biasa dampaknya kepada ekonomi, dampaknya kepada kesehatan, kekhawatiran, dan seterusnya. Namun, masih banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak sanggup menghitungnya. Contohlah misalnya ekonomi kita. ya Sempit, menjadi sempit karena pandemi ini. Namun, nikmat Allah yang lain sangat banyak. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa sepedaan, kita masih bisa belajar, kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup tenang berbeda seandainya kita berada di negara yang perang bayangkan, tidak ada pandemi tetapi perang ayo, makan susah minum susah mencari pekerjaan susah kalau nikmat aman hilang, semuanya menjadi susah kita masih bisa, bahkan bisa mancing, mancing ya bisa sepedaan, bisa main futsal dan seterusnya ya. Ini menunjukkan nikmat Allah yang lain sangat banyak. Jangan sampai kita terfokuskan kepada satu musibah dan melupakan nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak. Ya. Terkadang sebuah musibah yang besar itu membuat dia lupa dari nikmat Allah yang sangat banyak jumlahnya, sehingga lupa untuk bersyukur, selalu mengeluh dengan musibah tersebut. Padahal nikmat Allah itu sangat banyak, sangat banyak. Nah, kemudian ini uh, kemarin ya, ada sedikit pembahasan yang belum belum jelaskan bahwa Syam Abdul Razak menyebutkan ya ketika uh, menjelaskan hadis yang bunyinya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini bahwasanya tangisan beliau adalah tangisan rahmat, tangisan kasih sayang kepada mayit yang tidak diiringi dengan teriakan. Nah, di sini uh, Syam Abdul Razak mengatakan Hadza damu wa hadza at rahmatun bi lati qubidat ruhuha. Adapun tangisan ini adalah tangisan rahmat, tangisan sayang kepada seseorang yang telah dicabut ruhnya. Bukan tangisan yang menentang, bukan tangisan yang menentang. Menentang takdir Allah ya. Menentang keputusan Allah bukan. Kan banyak tuh ketika ada seseorang yang meninggal dunia, ayahnya maka Si anak perempuan ini, ya, menangis dengan tangisan suara yang keras. Dia mengatakan apa salah ayah saya? Kenapa ayah saya duluan yang dicabut? Ini kan seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu Taala. Dia menentang takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sangat bagus, ya, diingatkan bagi uh, yang ditinggalkan agar mengingat takdir dan putusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah termasuk bagian dari iman? Rukun iman adalah mengimani takdir Allah baik takdir yang baik maupun takdir yang tidak menenangkan maka kita ingatkan diri kita sendiri ketika mendapatkan musibah kemudian kita ingatkan juga orang lain yang mendapatkan musibah bahwa semua ini adalah sudah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjadi takdir Allah Subhanahu Wa Taala kita cuma bisa apa namanya kita cuma bisa uh, uh, mendapatkan hal tersebut. Kita harus seridah terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena ketika Allah memberikan musibah, itu bukan untuk menghinakan. Bukan untuk meng menghinakan. Kalau kita sabar, malah musibah tersebut menjadi ladang pahala untuk untuk kita. Ya. Jadi sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah itu untuk kebaikan kita sendiri. Kita sabar menghadapinya, maka akan menjadikan itu sebagai ladang pahala. Ya, ladang pahala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran tentang besarnya pahala sabar. Innaa yawfa sabirun hisab. Kata Allah Subhanahu Wa Taala hanya pahala sabar yang akan disempurnakan pahalanya, ganjarannya tanpa hisap, saking banyaknya pahala sabar Allah sebutkan tanpa hisap, tanpa bisa di dihitung. Maka bersabarlah dengan ujian-ujian yang kita kita hadapi. Kata Syekh menyebutkan. Tangisan Nabi bukan tangisan tantangan tangisan yang sifatnya menentang, bukan juga tangisan kemarahan dan juga bukan tangisan keluh kesah, tetapi tangisan sayangnya beliau kepada seseorang yang telah dicabut ruhnya Nah maka kata Syekh menyebutkan, fajr maasallallahu alaihi wasallam bihada bayna rabbawi qada illahi subhanahu wa taala falam yakul illa ma yuruddilah wa bayna rohmah biman cuba turuhnya, wahai ini hal, akmal min hal man la tidak mau aino, kuat rida, wa baufa rahmatu. Syekh menyebutkan, ketika Rasulullah SAW menangis ya, karena cucunya meninggal dunia dan tangisan beliau adalah tangisan kasih sayang, ya, bukan tangisan yang menentang takdir Allah dan seterusnya. Syekh menyebutkan, maka Rasulullah SAW mengumpulkan. Dengan tangisan ini antara ridho terhadap putusan Allah maka Rasul tidaklah mengucapkan kecuali apa yang membuat Allah ridho. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menangis dengan tangisan kasih sayang ini maka Rasul mengumpulkan antara ridho dengan takdir Allah. Karena tangisan beliau karena rahmat bukan tangisan yang menentang, bukan tangisan yang marah bukan, tetapi tangisan kasih sayang. Itu menunjukkan bahwa beliau reda dengan takdirnya Allah s.w.t. Dan jadi beliau mengumpulkan antara reda terhadap putusan Allah dan sayang kepada orang yang dicabut ruhnya. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa Rasulullah alaihi wasallam dengan tangisan sayangnya Pertama beliau reda dengan takdir Allah s.w.t. Beliau reda dengan putusan Allah s.w.t. Maka beliau tidak mengerang-erang. Ya, beliau tidak Beliau menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Beliau merahmati Menyayangi orang yang Orang yang sudah dicabut ruhnya Jadi ini termasuk sifat Seorang penyayang Ya, Ketika seseorang yang Ditinggalkannya Meninggal dunia kemudian dia menangis Maka ini disebut dengan Sayang kepada orang yang Ditinggalkan Orang yang sudah wafat atau ruhnya dicabut Nah Syekh menyebutkan, jadi beliau menggabungkan antara reda dengan takdir Allah dan sifat penyayang. Dan dua-dua ini tentu sifat yang terpuji. Reda dengan takdir Allah dan sayang kepada ma makhluk. Bukankah Allah, Rasulullah SAW bersabda, Mal la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah subhanahu wa taala Dan juga sabda Rasulullah SAW, Irhamu, Manfil ardi, yarhamkum manfis sama Sayangilah orang yang ada di bumi Niscaya Engkau akan disayangi dengan Yang ada di, di langit sana Ini menunjukkan sifat penyayang adalah sifat yang terpuji Nah inilah kesempurnaan Nabi SAW dalam tangisan beliau Yang pertama beliau redo dengan takdir Allah Yang kedua beliau menyayangi Dan ini adalah dua sifat yang terpuji Syekh menyebutkan Dan keadaan ini Mengumpulkan dua hal tadi, redo dengan takdir Allah dan penyayang Dan keadaan ini adalah keadaan yang paling sempurna Dibandingkan dengan orang yang tidak menangis Ketika wafat keluarganya misalnya Kenapa dia tidak menangis? Karena redo yang kuat Namun sifat kasih sayangnya lemah Sehingga dia tidak menangis Kadang ada orang yang sifat redo kuat Sifat kerelaan ditinggalkan orang yang dicintainya dia kuat sehingga dia tidak menangis dari sisi redonya kuat itu bagus namun dari sisi kasih sayangnya lemah sehingga dia tidak menangis ya jadi dia tidak mengumpulkan dua hal cuma satu satu hal saja dia redonya terhadap takdir Allah SWT namun dia tidak menangis sifat kasih sayangnya lemah kalau Rasulullah SAW mengumpulkan dua hal Redo dengan takdir Allah dan sayang yaitu dengan menangis kepada si, si Majid Jadi tangisan bagi laki-laki itu bukanlah sesuatu yang dicela Bukanlah sesuatu aib ya, Rasulullah s.a.w. seseorang laki-laki yang tegar Yang paling berani di medan perang Ketika cucu beliau meninggal dunia, beliau menangis ya Maka tangisan itu bagi laki-laki bukanlah sebuah aib bukan Bukan sebuah kehinaan Tangisan itu baik bahkan dianjurkan tatkala dalam koridor-koridor syariat. Ketika kita di dalam kesendirian kita beribadah kepada Allah, beristighfar, kita menangis. Maka itu sangat terpuji. Ketika sholat, saking khusyuknya kita menangis. Ketika membaca Al-Quran, kita menangis, saking khusyuknya. Maka ini tangisan yang sangat dianjurkan karena, tangisan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Ini yang kita sampai dengannya Yaitu hadis nomor 326 Qala imamu tirmidhi Haddathana Muhammad ibn Bashar Qala haddathana Abdul Rahman bin Mahdi Qala haddathana Sufyan Ayy al An Asim bin Ubaidillah An'il Qasim bin Muhammad An'a'ishata radiyallahu ta'ala An'ha qalat An'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qabbala Uthman ibn Mad'un Wahuwa mayyit Wahuwa yabuki Awal ainahu tahrukan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dengan hadis-hadis uh, penguat yang lain. Jadi hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud kemudian juga Ibnu Ibnu Majah. Uh, berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi seorang ulama yang masyur, seorang imam yang masyur beliau mengatakan, menceritakan kepada kami Sufyan, nah diantara uh, cara kita mengetahui perahu ini Sufyan As-Sawri kah atau Sufyan bin Uyaynah kah maka lihat muridnya kalau seandainya muridnya adalah Abdurrahman bin Mahdi maka Sufyannya adalah Sufyan As-Sawri bukan Sufyan bin bin Uyaynah karena Abdurrahman bin Mahdi itu berguru kepada Imam Sufyan As-Sawri, karena ada dua ulama hadis yang terkenal dengan nama Sufyan. Terkadang di dalam sebuah kitab itu disebutkan Tima Sufyan. Nah ini kita bingung. Ini Sufyan As-Sauri atau Sufyan bin Uyainah kah? Namun ketika muridnya adalah Abdurrahman bin Mahdi, maka Sufyannya adalah Sufyan As-Sauri, bukan Sufyan bin Uyainah karena Abdurrahman bin Mahdi itu berburu kepada Sufyan As-Sauri. Dari Asim bin Ubaidillah, dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium Uthman bin Affan dan Uthman bin Affan ketika itu telah meninggal dunia. Wahyubi ya. sambil menangis. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis bukan kepada keluarganya saja, bahkan kepada para sahabatnya pun beliau terkadang dilihat menangis. Contoh seperti ini ketika Uthman bin Affan Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus saudara sepersusuan Nabi dan termasuk orang sahabat yang duluan masuk Islam, ya. kemudian uh, meninggal dunia, ya. maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kening beliau sambil menang sambil menangis atau uh, uh, atau beliau mengatakan kedua matanya bercucuran air mata, maksudnya Ketika Uthman bin Affan meninggal dunia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kening dia sambil, menang, sambil menangis. Nah, ini juga menuju, uh, menunjukkan bahwa bolehnya mencium mayit, ya, mencium mayit di bagian kening atau di bagian dahi. Dan juga sahabat yang lain, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Karo Taala Anhu juga pernah ya mencium. Nabi saw. Ketika meninggal dunia. Jadi ketika Rasulullah saw. Khalifah Abu Bakar As Siddiq Robilullah Taala mencium keningnya Rasulullah saw. Maka hukumnya adalah boleh boleh sah, boleh boleh saja. Dan Uthman bin Affan adalah uh, sahabat yang utama dan beliau berkunyah Abu Sa'id. Ya. Sa dan beliau adalah saudara seperpupu saudara sesusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Beliau meninggal dunia pada tahun kedua Hijriah ya. Dan ketika uh, sahabat ini dikuburkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda di atas kuburnya dengan batu, ya. Jadi boleh ya ketika seseorang itu meninggal dunia, maka di bagian kepalanya dikasihkan batu di atas kuburnya tadi sebagai tan tanda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya, pernah menziarahi kuburnya siapa? Uthman bin bin Maz'un. Um. Jadi boleh ya kalau hanya sekedar batu sebagai tanda bahwa ini kuburan. Khawatirnya ada orang yang lewat tidak tahu bahwa ini adalah kuburan, maka dikasih di atasnya batu. Namun tidak dikasih tulisan, tidak dikasih bangunan ya. Karena semua itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang terakhir Berkata Imam Thumidi menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur beliau berkata menceritakan kepada kami Abu Amir beliau berkata menceritakan kepada kami Fulaih dan dia adalah anaknya Sulaiman dari Hilal bin Ali dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu kala syahidena benatan li Rasulillahisallallahu alaiwasallam w wa Rasulullah jalis ala alqabri Orai itu ainaihi tadema'an. Fakal afikum rojulun lam yuqarifil laylah. Kaul Abu Talha. Anak kaul inzil. Fanazala fi qabrha. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al Imam Al Bukhari. Hadisnya sahih juga diriwayatkan Al Imam Al Bukhari. Uh, dari Anas bin Malik. Raudulat al Anhu. Beliau mengatakan kami menghadiri menghadiri meninggalk. Kami menghadiri anak perempuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud menghadiri di sini adalah menghadiri jenazahnya dan mensolatkannya dan mengkuburkannya. Anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah Ummu Kulsum dan Ummu Kulsum adalah istrinya Utsman bin bin Affan. Dan makanya di antara empat khalifah ini dua yang pertama adalah mertua, dua yang kedua adalah menantu. Ya jadi Abu Bakar dan Umar adalah mertua Rasulullah SAW. Aisyah menikah dengan Rasulullah. Hafsah anaknya Umar menikah juga dengan Rasulullah. Adapun Uthman itu menantu Rasulullah. Uthman uh, menikahi dua putri Rasul, yang pertama Ummu Kulthum, yang kedua Ruqayyah Kemudian Ali bin Abi Talib menikahi Fatimah anaknya Rasulullah SAW. Nah kata Anas bin Malik, kami menghadiri jenazahnya. Ummu Kulsu mensolatkannya dan mengkuburkannya Sedangkan Rasulullah SAW duduk di kubur. Maksud duduk di pekuburan ini di samping pekuburan. Ya. Nah di sini timbul konfliki bahawa boleh seseorang duduk ya ketika proses apa namanya penguburan jenazah duduk di samping kubur kuburan bukan di atas kuburan bukan ya tetapi di samping kubur kuburan boleh. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di samping atau di pinggiran kubur di waktu yang para sahabat ingin menurunkan jenazah di dalam kubur dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu duduk di pinggiran kubur. Kemudian kata Anas bin Malik lalu saya melihat kedua mata Rasulullah mengeluarkan air mata. Nah jadi Ketika anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umukul thum dimasukkan ke dalam kubur, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan sama dengan sebab sebelumnya tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga adalah tangisan sayang, ya, sayang kepada anak beliau sendiri dan itu adalah wajar seorang ayah menangis karena ditinggal meninggal oleh seorang anaknya. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, afikum afwan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika uh, ingin menanam atau mengkuburkan putri beliau. Maka Rasul mengatakan, "Apakah di antara kalian ada seseorang yang tidak berhubungan badan dengan istrinya tadi malam?" Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam uh, mengatakan, "Apakah ada di antara kalian yang tadi malam tidak menjima istrinya?" Untuk apa? Untuk dia nanti mengkuburkan anaknya, untuk dia yang memasukkan anaknya ke dalam kubur. Maka Abu Thalhah mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Jadi Abu Thalhah ketika malamnya sebelumnya beliau tidak berhubungan badan. Maka Rasul perintahkan untuk turun untuk apa namanya? menyambut jenazah di dalam kubur. Maka turunlah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Thalha turun di dalam kubur kuburnya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang afdolnya orang yang memasukkan mayit ke dalam liang lahat adalah orang yang tidak berhubungan badan pada malamnya. Kenapa demikian? Di antara ulasan para, di antara alasannya adalah bahwa ketika kita berada di pekuburan maka kita di di, diperintahkan untuk mengingat kematian, untuk mengingat akhirat. Sedangkan orang yang berjimak sebelumnya, otomatis dia akan terbayang-bayang dengan kenikmatan jimak sebelumnya sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa khusyuk dan lebih mengingat kematian tatkala dia apa mengkuburkan atau memasukkan mayat ke dalam liang lahat karena tersibukkan dengan pikiran-pikiran dunia. Ketika apa? Sebelumnya dia berjima Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan orang yang tidak berjima sebelumnya Untuk masuk ke dalam liang lahat Dan memasukkan mayat ke dalam liang lahat tersebut uh, uh, ulun ulang alasannya adalah Di antara sebabnya adalah Kenapa Rasul menyuruh orang yang tidak berjima sebelumnya Untuk uh, apa memasukkan mayat ke dalam liang lahat Dikarenakan ketika seseorang itu berjima sebelumnya Otomatis bisa dia bisa mengingat kenikmatan jima' tersebut. Dia bisa mengingat terbayang-bayang sehingga ketika dia berada di area pekuburan, dia ingat-ingat tersebut, tidak mengingat tentang kematian, tidak khusyuk dan seterusnya. Maka yang diperintahkan oleh Rasul adalah orang yang tidak berjima' sebelumnya sehingga dia mengingat kematian, bisa khusyuk ketika dia apa apa memasukkan mayat ke dalam liang la liang lahat. Nah, jadi uh, hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya menangis ya Perhatikan Rasulullah saw menangis di pemakaman ketika jenazah putri beliau ingin dimasukkan ke dalam ke dalam liang liang lahat dan juga hadis ini menunjukkan bolehnya laki-laki yang ajnabi laki-laki yang bukan mahram memasukkan per, mayit perempuan yang bukan mahram dia ke dalam liang la liang lahat boleh Abu Thalhah itu bukan mahramnya Ummu muslim boleh, ya dia memasukkan mait perempuan yang bukan mahram dia ke dalam liang lah, lahat Kemudian, kenapa bukan perempuan yang memasukkan ya, Bukankah jenazahnya adalah perempuan Maka jawabannya adalah, karena laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan perempuan Kemudian, dikhawatirkan juga tatkala perempuan yang memasukkan mait perempuan juga ke dalam liang lahat Auratnya tersingkap apalagi tinggi dan seterusnya berair dan seterusnya maka yang disuruh adalah laki-laki dan boleh laki-laki yang bukan mahram si mayit untuk memasukkannya ke dalam liang lah lahat Kemudian hadis ini juga menunjukkan bolehnya duduk di pinggiran kubur ya, bukan di tengahnya bukan ya, tetapi di pinggiran-pinggirannya hukumnya adalah boleh-boleh saja sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ketika ingin uh, apa? ingin uh, dimasukkannya Putri beliau ke dalam liang, liang lahat. Allahu a'lam biswas. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sudah kita menghabiskan 6 hadis yang berkaitan dengan tangisan Rasulullah SAW. Sehingga kita bisa simpulkan bahawa di antara tangisan Rasulullah SAW itu seperti kuali, ada suaranya ya. Seperti mendidihnya kuali, ada suaranya. Kemudian itu di mana? Ketika beliau solat, ya beliau menangis. Kemudian ketika beliau membaca Al-Qur'an beliau menangis. Ketika beliau juga mendengarkan Al-Qur'an juga Rasul menangis. Kemudian ketika beliau ditinggal wafat oleh keluarganya beliau juga menangis. Pun juga ketika beliau ditinggal oleh sahabatnya Uthman bin Affan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Kemudian sebabnya apa? Ya kemudian sebabnya apa? Ketika Rasul sholat sebab tangisan beliau adalah rasa khusyuk yang tinggi. Rasa cinta dan kerinduan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wataala, bukan tangisan karena memikirkan dunia. Kemudian, apa sebabnya lagi ketika uh, beliau menangis? Ya, ketika beliau menangis, pas uh, anaknya kah meninggal dunia? Maka tangisan beliau adalah tangisan sayang. Seseorang wajar ketika menyayangi anaknya, anaknya meninggal dunia, maka dia menangis. Nah Inilah kesimpulan yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tangisan beliau adalah karena faktor Allah Subhanahu karena Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rasa sayang beliau kepada orang yang ditinggalkan bukan karena masalah dunia-dunia beda dengan kita jujur ya kita menangis banyak karena masalah dunia-dunia dan uh, apa namanya? dan uh, sepantasnya seorang muslim sebagai umat Nabi Muhammad SAW maka dia berusaha untuk menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Menangis di dalam salat itu ya luar biasa kalau dia mampu untuk menangis di dalam salatnya. Kita khusyuk aja dia kita kadang enggak mampu ya apalagi nangis ya. Khusyuk di dalam salat ya, Itu kadang kita susah ya. Jadi kalau orang itu menangis di dalam salat itu menunjukkan khusyuknya tinggi, khusyuknya kuat sekali. Ya. Kalau kita terkadang rekat pertama khusyuk satu dua tiga empat kadang khushuah lagi sehingga susah untuk menang untuk menangis kemudian kita terkadang nggak paham apa yang imam baca ya padahal imam sudah menangis ya nah, ini membuat kita harus belajar lagi apa namanya agar kita bisa mentadaburi apa yang kita dengar kita bisa memahami apa yang kita baca karena allah subhanahu wa taala wallohu alam bi semoga bermanfaat semoga allah subhanahu wa taala uh, selalu menjaga kita melindungi kita dan Uh, mengangkat musibah yang menimpa kita semua amin ya rabbal alamin ya coba lihat ya, tujuh. ada pertanyaan apa hukumnya meletakkan batu dengan bertuliskan nama untuk memperkenalkan ini kuburan si maka jawabannya tidak tidak boleh ya ada dalam sebuah hadis bahawa Rasulullah SAW melarang untuk menulis kuburan, menulis di kuburan, entah di batunya, ya, entah di es, itu hukumnya adalah tidak, tidak boleh. Ya. Di antara larangan Nabi SAW berkaitan dengan kuburan adalah menulis di kuburan, entah tulisan Al Quran atau tulisan sebagai tanda nama sifulan, bensifulan itu tidak boleh, tidak boleh. Ya. Allah Alam bismawa. Jadi uh, apa namanya e, memang ya kebanyakan dari kita itu biasanya menulis ya namun karena kita tunduk patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya Rasul yang melarang ya Rasul yang melarang itu sendiri ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk menulis di kuburan ya. maka kita cukupkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, ini yang misalnya sampaikan, semoga bermanfaat Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita Dapatkan berupa ilmu agama Amin ya Rabbal Alamin Kita akhiri dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atas